Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah Sayidina Muhammad ibn Abdullah ala alihi wa sahbihi wa man wayah wala haula illa billah amma ba'd. Ma'asyiral asatidza al-kirama para santri yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, hampir satu bulan penuh kita bersama-sama mengadakan kajian baik Al-Quran maupun Ulumul Quran di bulan Suci Romallor. Dan setelah ini kita pulang ke tempat masing-masing ada yang ke rumahnya ada yang ke pondoknya dan lain sebagainya. Mudah-mudahan seluruh amalan ibadah kita di bulan suci Ramadan di pesantren juga ini semuanya diterima dan pahalanya dilipatgandakan oleh Allahumma amin. Para santri yang berahmat oleh Allah, apa yang telah kalian pelajari di pesantren dalam mengisi, memakmurkan, menghidupkan bulan suci Ramadan adalah sesuatu yang syai'un masyukur, sesuatu yang patut disyukuri karena tidak semua orang bisa meluangkan waktu seperti yang kalian berikan kepada diri kalian sendiri khususnya untuk memperhatikan pendidikan agama wabil khusus pendidikan Al-Quran dengan metode yang sudah dikenal oleh pesantrenim Al-Quran sekaligus juga mengenal wacana-wacana tentang ahli sunnah wal jamaah tentunya hal itu bukan tanpa arti ya. Bukan sekedar cari pengalaman. Tapi diharapkan benar-benar ada keberlanjutan. <tuh> Kalau kita mengenal bab haji itu ada yang istilahnya haji mabrur, ada juga haji mabur. Haji Mabrur adalah haji yang diterima oleh Allah Subhanahu Wataala. Haji Mabur dalam bahasa Jawa Mabur itu keterangin katanya hilang, habaan mentsuro, terombang ambing, alias ya non Mabrur lawannya Mabrur. Apa bedanya haji Mabrur dengan haji Mabur? Kalau haji Mabrur itu adalah orang yang sebelum berangkat haji. Orang baik, orangnya baik. Ahli sholat, ahli zakat. ya. Kemudian dia berhaji. Setelah pulang haji bukan sekedar ahli sholat. Tapi ahli jamaah sholat. Yang dulunya cuma sholat saja. Kadang sendirian, kadang berjamaah, kadang lebih banyak sendiriannya berjamaah cuma sholat jumat saja, eh, begitu pulang haji akhirnya dia menjadi orang yang ahli berjamaah lima waktu. ini pertanda hajinya haji mabur. sebaliknya haji mabur ada orang yang masya allah aktif sholat, kadang berjamaah, kadang juga seperti umumnya pada orang-orang itu ya. Maknul Allah setelah pulang dari Haji bukan tambah rajin untuk berjamaah solat malah solatnya ya kadang solat kadang tidak, kadang solat kadang tidak berkurang ibadah solatnya ber orang. itu namanya Hajinya Haji mabur. mabur kata orang Jawa ketera angin tidak tahu kalau orang Madura bilang apa ya sama saja ketera angin kalau orang Indonesia nyawa Ya, Terhembus oleh angin hilang. Kita tidak ingin Ramadan kita ini seperti Ramadan mabur. Tapi ibarat Ramadan kita ada Ramadhan yang mabur. Okay, kalau bahasa puasa ya makbul gitu ya. Tapi kalau mengikuti tadi, ya jadi mabur begitu. Maksudnya sama. Nah. Kalian sebulan suntuk ditempa dengan pendidikan Al-Quran dan diselingi dengan pendidikan alun sunawal jamaah. Tergantung bagi yang ingin mebrur, bagi yang pondoknya atau mondoknya ingin makbul diterima oleh Allah amalannya maka dia setelah dari sini menjadi lebih baik dan menjaga kelestarian apa yang sudah didapatkan dari Pesantren Ilmu Al-Qur'an. Para Sahabat Radio Lawtalahan Home itu dulu mereka ini biasanya kalau ingin mendapatkan puasa yang makbul, mungkin bahasa saya gampangnya mebrur agar tidak jadi mabur gitu ya. Ingin mendapatkan puasa yang mebrur alias makbul, maka mereka Para sahabat itu menjaga keadaan yang hampir sama dilakukan di bulan puasa sampai 6 bulan. Jadi kalau 6 bulan setelah puasa oleh syawal, kemudian Zulqedah, Zulhijjah, Muharram, Sofar, Rabul Awal. Rabul Awal ya? Rabul Awal. Ya, rabul awal. Ya, ini Membiasakan diri apa yang dilakukan pada bulan suci Ramadan itu sampai Robiul Awal. Contohnya apa? Kalau traweh, biasanya kita habis sholat isya kan sholat traweh. ya. Maka karena di bulan lain enggak ada tarweh, mereka melaksanakan sholat malam sebanyak hitungan sholat tarweh. Tata cara mereka begitu. Sekarang puasa pada bulan suci, orang Nah setelah sawal selesai, satu hari lebaran, maka mulai besoknya mereka berpuasa. Sampai 6 bulan tentunya di saat hari raya yang gak puasa. Tatkala hari raya idul adha juga gak puasa. Tentunya begitu. Tapi di hari-hari biasanya mereka biasanya berpuasa sampai berapa? 6 bulan agar apa? Situasi puasa Ramadan itu ya terasa sampai 6 bulan. Demikian juga baca Qur'annya, zikir-zikirnya, sodakonya. itu para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kalau ditanya mereka kenapa kok sampai 6 bulan? Jawabannya begini. Kita kan tidak tahu di mana sih keikhlasan kita tatkala melaksanakan ibadah Ramadan. Maka kita kepingin dikatakan atau dinilai oleh Allah sebagai puasa yang makbul. Dalam bahasa saya, puasa yang makrur. Yang tadi itu loh. Setelah puasa ada perubahan, ada, ya, ada perubahan. Bukan setelah puasa hari raya datang besoknya hari raya, besok ulasannya. Wassalamualaikum. Habis sudah. Ya, tidak begitu ternyata para sahabat rodiabu Ta'ala. Nah, kembali pada diri kita kalian sudah ditempa dengan pengajian Al-Quran bagi saya semuanya lulus bagi saya bagi saya penilaian saya yang tidak lulus namanya pulang belum selesai waktunya itu lolos ya. tapi kalau sampai hari ini di sini bagi saya pribadi semuanya lulus Nah, tentunya lulus dengan nilai masing-masing tapi yang bertahan sampai hari ini namanya lulus ya kalau lulus ya sudah bagaimana nanti dimintakan keriduan ya namanya diridhoi mau namanya lo lulus paham ya nah. ya mungkin yang lolos itu kalau memang sakit karena sakit ya mudah-mudahan diberi kesembuhan dan diberi kemudahan untuk tahun-tahun berikutnya. Karena niatnya memang ngaji Al-Qur'an, Dan ngaji di pesantren kan gitu ya. Tapi kalau lolosnya itu karena memang ya males merasa enggak kuat, wah ini merasa lemah, sayang sekali gitu ya. Padahal dulu para sahabat di bulan suci Ramadan bukan sekedar ngaji kayak begini, mereka perang. Perang apa? Badar. Perang Badar. Perang itu enggak enak. Kalau perang enak. Ya, salah dikatakan perang itu enak. Ya, perang itu enggak enak kondisinya. Memakan sulit, ini sulit, segala macam sulit, tapi mereka kuat begitu ya. Perjalanan jauh, meninggalkan anak istri dan segala macam itu perang. Nah, kalau kita kan tidak perang, hanya meluangkan waktu untuk mempelajari metode pembacaan Al-Qur'an. Jadi jauh berbeda ya. Untuk rasa susah tidak susahnya dibanding para sahabat. Jauh berbeda. Karena itu. ya Apa nanti yang sudah kalian dapatkan itu bisa diajarkan di tempat masing-masing. Kalau tidak bisa kepada masyarakat minimal kepada keluarga. Kalau tidak minimal pada diri sendiri. Itu begitu. Saya alhamdulillah. Sering kali kalau pergi. Nah, pergi ini. Kalau pada santri lama itu ya sering banyak kenal ya wajah kenal nama sebagiannya. Kalau ketemu maklumlah. lah Tapi kadang-kadang saya pergi kemana gitu, ngisi pengajian atau apa, atau mungkin main atau pas acara undangan, udah. Kemudian di tempat itu tiba-tiba saya ketemu sama orang. Orang ini kok bagi saya asing orang ini, bagi saya ya karena wajahnya tidak begitu apal. Tapi begitu ngomong dengan saya kok. Lekos, seperti orang yang kenal. Cara mempersilahkan tiba-tiba. Mari Amin, Mari Amin, begitu kan. Loh, curiga saya gini. Kok nyelok Amin, ya begitu. Kalau sama nyelok Kiai, saya enggak curiga saya ya. <tuh>. Amin. Langsung. Uh, Sampai yang siapa? Oh, saya santir Ramadan. Oh, Alhamdulillah. Ya. Kemarin juga ada. Kalau gak salah anak Banyuwangi. Anak Banyuwangi. Saya ingat saya Kerja di Pasuruan gitu kemudian dia punya komunitas apa namanya hot Quran datang ke sini anak sekitar tujuh itu pengurusnya pengurusnya ini sudah dia tidak memperkenalkan dulu dari asal keluarga tidak tidak begitu memperkenalkan teman-temannya dulu ini kawan saya ini kawan pabrik ini alhamdulillah bulan bulan bulan ini dari sana dari sini komunitas semuanya kita mempunyai jamaah khutmul Quran. Nih, jamaah khutmul Quran. Cerita dia tentang perkembangannya. Kemudian minta uh, nasihat-nasehat. Akhirnya saya ni curiga ni. Ini kok anak bicara Al Quran di pabrik. ya? Nih, pegawai pabrik kok khutmul Quran? Kan agak curiga, curiga sedikit gitu kan? Saya tanya. lah semian siapa je gitu? Siapa? siapa? Luh. Saya kan alumni Rawdonami. Oh, ya sudah alhamdulillah. Berarti dia ngajak teman-teman pabrik itu untuk ngaji. Terus siapa? Ya, ya saya sebisa saya. Oh, alhamdulillah manfaat walaupun dia adalah pegawai pabrik. Ya. Jadi, kembangnya dia menjadi ustaz di komunitasnya. Padahal dia sama-sama wah wong pabrikan lah gitu. Ya, alhamdulillah ini kan namanya manfaat. Begitu. Jadi jangan hanya berpikir bahwasanya apa yang kalian dapatkan besok saya ajarkan di pondok sana, di pondok sini atau membuat majelis taklim atau membuat TPAQ dan segala macam itu bagus. Itu sangat bagus. Tapi ini ada sisi yang lain gitu. Ya, alumni Komadzon ternyata dia apa? Boro di pabrik, dia bikin komunitas khataman Al-Qur'an, tempatnya pindah-pindah dari rumah ke rumah anggotanya nah, kemarin dia mengeluh begini mengeluh sama sama saya itu begini kami gimana ya punya metode ndak ini dari kami kami dulu waktu kemajar-macar yang kesini pernah kemajar-macar waktu itu ini pengurusnya ini ini macar-macar apa bermunika tapi begitu menikah, aduh susahnya minta ampun ini gimana caranya ini kita ngumpulkan mereka ya saya tanya lu acaranya di mana ya di rumah-rumah itu oh kalau menurut saya begini didatangi saja rumahnya dikomunikasikan gimana hatamannya ini sekarang ada di rumah kamu insyaallah istrinya tidak apa, -apa insyaallah ya tapi kalau memang ditarik gini ya kadang-kadang apalagi kematian baru kan masih berat kan begitu itu kami kasih metode semacam itu akhirnya senang oh uh, iya belum terpikirkan itu sudah insyaallah kita akan datangi teman-teman nah, lama yang sudah menikah menikah akan kita jadikan tempat nah, itu kan namanya apa istilahnya nyambung ya. ya dan lain sebagainya seringkali kami ketemu apa namanya alumni Ramadan ini berprestasi di masyarakat yang semacam itu saya pernah punya kawan namanya barangkali ada barang ini kisah dit jauh hari barangkali ada muridnya di kencong Jember kisah dit jauh hari namanya kawan di Mekah dulu jadi waktu saya kesana suatu saat pergi. Namanya kawan. Ya saya ngobrol. Begitu ngobrol tiba-tiba ada ya kelihatan kan kalau ustaz di pondok itu kan kelihatan gitu ya. Wajah-wajah ustaz kan kelihatan ya. Wajah-wajah yang enak dipandang, berbeda dengan wajah promotoran, kan berbeda. Akhirnya salaman, ada anak salaman. Asalamualaikum. Saya lihat ini kayak saya pernah tahu ini kan. Anak, anak ini pernah tahu gitu. Mana ya? Tanya-tanya, oh Masya Allah, siapa ya? Loh, saya ini alumni oh umi Ramadhan. Kok di sini? Iya, ya kan di depan Kaisadit. Iya, saya ditugaskan Kaisadit untuk membuka madrasah per-Quran di pondok sini. Masya Allah. Ya, ada temannya Holland Umar. ya, Itu kalau saya ke rumahnya Kekimuhidin, kalau beliau dengar langsung saya disambut. Beberapa kali gitu. Saya asalnya heran ini orang kok masya Allah sih saya datang modal saya main ke sana kok disambut Suatu saat saya tanya lu sebenarnya kok kayak kenal saya lu saya kan muridnya Amir lu kapan sepan ngaji saya lu waktu katanya Oh Subhanallah eh ya, Subhanallah di Kiai Asad pondoknya Kiai Asad itu juga demikian Dan banyak saya tanya terus ya pak saya kembangkan di sini di ini dan segala macam berarti ya mereka ibarat hajinya nya cuma perut tapi puasanya ngaji Qur'annya ngaji Qur'an yang mabrur. Itu harapan kita. Iya enggak? Semacam itu. karena itu jangan segan-segan kalau datang ke semua sehari ya mampir. Ya. Sudah tahu rumah saya di sini kan? Tuh so, mau ketemu Ustaz-Ustaz ya rumahnya di sana kalau ketemu Ustaz-Ustaz. Ya. Kalau ketemu Abah saya di sana, kalau ketemu saya di sini. Ini rumah saya. Kemudian jadi katanya semalam Ami tidak datang. Memang Ami tidak pernah datang kalau berpisah di sana itu memang tidak pernah datang mulai dulu. Kenapa kok demikian? Biar kalian datang ke rumah saya. Itu tujuannya. Walaupun di sana dijadwalkan mau dijadwalkan, misalnya sambutan pertama dari Ami Luthfi tidak mau datang kemarin juga ada yang Ustaz, Ustaz, Hanum Ami mau datang enggak? Loh, sama Abayai? Ya Alhamdulillah barokahnya Abayai sudah. Kenapa? Biar Nanti rumah saya ditamui sama santri Ramadan. Kalau enggak gitu enggak datang ke sini. Betul enggak? Nah, kalau gitu kan tidak datang ke sini kayak kemarin. Oh iya. Bapak teman sudah enggak perlu minta antarkan sama anak-anak pegi -anak kan? Sudah tahu di sini. Ya mampir. Dan di sini sering kedatangan santri-santri Ramadan tahun sekian tahun ini. Bahkan ada yang apa namanya? Tanya, "Abi, saya punya masalah di sini kini pakai SMS, pakai WhatsApp, pakai ini." Waduh, banyak sekali ya. Banyak anak-anak santri eh, Ramadhan yang demikian ini ya. Saya bilang Alhamdulillah kalau saya bisa jawab saya jawab. Ya kalau tak bisa anggap PR itu. Kalau misalnya memang tak bisa jawab tak jawab jawab berarti saya tak punya pulsa begitu ya. Saya <tik> tak <tik> dijawab jawab oh, berarti tak punya pulsa kan gitu. Itu yang terjadi di masyarakat bersama dengan para santri Ramadhan harapan kami ya begitu. Jangan kemudian, selesai-selesai Jadi dianggap Saya, lo kemana kamu? Ke Singosari waktu itu Alhamdulillah saya tahun 2015 saya di Singosari Lo ngapain? Kontrak Kontrak, ngekos Lo kok ngekos, siapa sih? Ya, saya cuma kursus Jangan dibilang kursus Ya mungkin kalau di sana Kursus bahasa Inggris di mana ini? Pare, anggap kursus gak apa-apa Gak ada kaitannya sama agama ya Malah kalau di mana? Eh, ya. Di Pare itu pelajaran paling utama eh barangkali menurut saya ada dua di sana. Bahasa Inggris itu paling utama kan cuma dua Pertama no smoking, kedua I love you. Selesai. <tuh> <tuh> <tuh> eh. Tapi kalau di pondok, di pesantren Al-Qur'an, dia ya ngajinya bukan no smoking sama I love you kan tidak. Ngaji Quran, ngaji apa namanya? Ya akhlak atau akidah. Ya itu yang dipergunakan bukan dianggap kos atau kontrak atau ya. ya bukan begitu tapi terus bersinambungan terus uh, melebarkan sayapnya kalau ingin komunikasi kalau lewat website sudah tahu ya alamatnya punya saya kan ada di buku itu ya www.buchoemisam.com tinggal klik itu aja masuk ada di situ ya tadi itu ceramah-ceramah ceramanya mana sini itu bagus dimasukkan bagus masukkan sana juga ada PIKI juga punya apa namanya website juga ya webpiqi.com. Nah, itu ada. Dan lain sebagainya. Ya. Tuh biar apa? Biar nyambung, maksudnya biar nyambung. Agar nyambung, ya mudah-mudahan uh, harapan kita bersama bisa menyatu dalam kebaikan. Ya. Nah, mudah-mudahan tidak terbawa oleh apa ya? Pengaruh zaman yang sangat global dan luar biasa. Kerusakan di mana Luharul fasatu fil barri wal bahri. Bimakasabat. Aydin Nas. Ya. Sama sekarang sudah. Luharul fasatu fil barri wal bahri. Telah tampak kefasitan. Kerusakan fil barri wal bahri. Baik di daratan maupun lautan. Maupun lautan. Bimakasabat Aydin Nas. Gara-gara ulat tangan manusia bukan sekedar tangan saja maksudnya ulah pemikiran manusia, ulah ya perilaku manusia ya semua sehingga menjadi rusaklah dunia ini yang dengan tangan merusaknya terjadi bencana-bencana ha, alam mudah-mudahan yang dekat gunung Raung mudah-mudahan aman sentosa ya ada yang daerah sana banyak. Tapi enggak ada enggak ada berita yang menakutkan ini kayak ya. Apunya ya. Itu daerah mana? Bondowoso. Oh, Kali Baru, Podowoso, ikut Podowoso. Banyuwangi. Banyuwangi. Kalau daerah situ Bondo enggak ya? Jauh ya. Ya, kan debunya? punya. Oh, ya, Itu peringatan dari Allah Subhanahu wa Ya dan yang lain sebagainya. Karena itu kadang-kadang kita ini berpikir gini ya, kalau kalian kepengin jadi orang baik, berpikirlah mati. Kalau berpikir hidup terus ya naudzubillah, akhirnya sembrono hidup. Tapi berpikir iyo orang meninggal dunia itu kapan sih waktunya? Apa menunggu tua? Tidak juga. Apa saya itu sering cerita, gini ceritanya. Kalau sama saya sama anak-anaknya itu Alhamdulillah. katanya, Apa ini? Sudah puluhan orang. Saya enggak tahu ratusan orang yang tak aketno dan tak sholati mayid katanya. Aketnya apa yang aketkan? Waktu mati di sholati sama apa? Ya, nah, Ternyata tua belum tentu mati duluan. Usia tua belum tentu mati duluan. Di aketkan berarti kan Ya remaja kan diagetkan, tapi sudah disolatimajet sama apa? Ditahlili sekalian. Banyak katanya, Frank. Artinya, Abah usianya panjang, sedangkan yang usia pendek-pendek itu muda-muda ya. Banyak yang mati ternyata. Ya, itu satu itu kenyataan hidup. Nah, kalau kita tidak ingat mati, akhirnya hidup sembrono. Akhirnya segala macam dilakukan. Contoh di dalam. Ya, sering saya sampaikan masalah akidah ya. Anak-anak sekarang kan luar biasa ya. Melecehkan Islam kan luar biasa. Koyok enggak iso mati ya, Rari. Koyok kendel-kendelo gitu. Betul enggak? Sekalian coba kalian ya. Ya, mungkin gampangnya kalian ngaji satu bulan penuh dengan suara mereng aja dimarahin, kan gitu ya. Kan gitu kan? Bisa tidak lulus suara miring, betul tak? Kadang-kadang suara miring, tak ingin, fasih, fasih Shotnya bagus, dotnya bagus, semuanya bagus Tapi ngajinya mereng, bismillah bagus Bismillahirrohmanirrohim Lulus tidak kira-kira? Tidak -kira? lulus, kadang-kadang miring, tidak lulus di mana ini? Di mainan langgam Jawa ini lah, huala, huala kuat dah in Ya dah, lagi dengan lagu ngremo, lagi dengan lagu wayang. Kalau dipeki, loh loh sudah. Lo ada saya bukan loh lulus, tahu bohong beragu Ini namanya dimainkan, gitulah. Zaman sekarang, zaman musim, gaya begini, semuanya dipermainkan, ini dipermainkan. Naudzubillahimin. Nah, kalau kalian benar-benar menjadi pejuang-pejuang Al-Qur'an. Ya, standarnya miring aja enggak boleh, kan gitu ya. Fasih tapi merenggak boleh, suaranya enak. Barangkali suaranya kayak za ya, mz kan Zainuddin ya. Suaranya enak. Qori. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi bacanya mereng. Bismillahirrahmanirrahim. Lulus tak kira-kira? Tak lulus. Percuma. Apalagi Wis langgam Jawa Mering, gak garu-garuan. Nah, itu kan permainan sebenarnya. Mau memainkan al Di logika-logika kan gak bisa. Bagi orang yang ngerti, tak juet gak bisa. Tapi kadang-kadang dalam basul masail Fikhiyah Karena di situ ada anak liberalnya mungkin di antara kalian nanti ikut Basu Masail di beberapa tempat berhubung ada pemikiran liberal, akhirnya ikut membolehkan. Ini yang terjadi semacam demikian. Ya Basu Masail No yang di Muhtar No sekarang itu loh, yang ngaturnya orang liberal. Bahkan kemarin saya dapat informasi dari PPN kawan saya di PPN No kiai-kiai yang Masya Allah itu ya, misalnya yang masih cekcok gitu ya, tuh marah, marah masuk ke muaidin kalau nggak nggak kalau nggak salah ke muaidin marah, kenapa? karena jargon-jargon yang dimasukkan oleh orang-orang liberal yang mengandung ada siannya ada wabinya masuk, justru jargon-jargon aswajanya itu nggak diloloskan cercon-cercon yang disampaikan oleh Kiai Haji asy mengembalikan NU kepada ajaran Kiai Haji Asy-Sya'ri tanpa ditolak. Kan lucu ini. Ya, kalau Ami aktif di dunia-dunia sepanjang itu, banyak kawan, jadi ya tahu Subhanallah. Ini gimana ini kan kerusakan sudah melanda dan lain sebagainya. Itulah yang kadang-kadang kita perhatiin, ya makanya berharap berharap banyak bahwa para senti Ramadan sekalipun hanya satu bulan walaupun sangunya itu sedikit tapi kalau mau dikembangkan dengan baik ya mudah-mudahan bisa uh, bertambah dan kalian bisa menambahnya juga dari website misalnya di websitenya Ami, ya terus di websitenya PIGI dan juga ulama-ulama yang lain ya yang seirama kalau misalnya Pak Suruan sebut saja Pak Suruan misalnya Abu Taufik asegaf dengan radionya itu kan seirama sama kami ya, walaupun berbeda caranya tapi kan seirama ya mencari yang demikian seirama seirama. Kalau sudah mering-mering kayak itu ya ditolak aja gitu ya. Bacaan mering akidah tidak pokoknya si mering-mering ditolak kan gitu ya. Apalagi kalau topinya topi mering, naudzubillahimin dalik ya wajib di tolak. topi mering apa? Bir itu loh bir topi mering itu ya. I biasanya mering mering kayak gitu itu nakul gilain min kembali. Itu dan saya atas nama seluruh pengurus pesantren Al Qur'an, karena saya ditunjuk sebagai ketua umum pertama menjelang hari raya Idul Fitri yang akan datang ini mengucapkan minallah izinul faizin, kulo amin wa antum bukhair. Yang kedua. Taqabalallahu minna wa minkum. Taqabaliyya kirim. Dan kami kirim salam kepada orang tua kalian semua. Kalau kalian pulangnya ke pondok. Atau akan pulang ke pondoknya masing-masing. memang Kalau memang delegasi atau utusan Maka kami menyampaikan salam ta'wim. Kepada guru-guru kalian. Kepada Gigi kalian. ya, Ada juga kawan-kawan yang mungkin di antara kawan-kawan itu ada yang santri rumah tun juga kirim salam ya agar tetap nyambung kemarin ada yang menyampaikan saya saya putranya fulan saya muridnya fulan ini banyak yang kemarin juga ya titip salam kembali kepada beliau mudah-mudahan ha, pertemanan saya dengan guru-guru kalian itu terus bersinambungan karena adanya kalian eh punah silaturahim namanya ada perantaranya, karena kita wal jamaah jadi tidak mengingkari peran tara. tawasul ini ya, tawasul antara saya dengan guru sampean, nah, tawasulnya lewat ya sampean-sampean ini kan gitu ya, salam barangkali itu yang ingin saya sampaikan mudah-mudahan perjalanan kalian selamat sampai ke tempat tujuan dijadikan perjalanan yang barokah, ilmunya barokah Amaliannya semuanya barokah Dan semuanya mendapatkan ridho dari Allah Ridho dari babdinda Rasulullah Dan juga dari guru-guru kita bersama Terangkal itu yang dapat saya sampaikan Hadha walafuminkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh